Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nasta'qarah Wa na'udhu billahi min sururi ankhusina Wa min sayyiyati a'malina Mayadihi Allah falamudilalah ومن يدلله فلهجي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق توقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وقال لكم منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا صديقا يسلخ لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَن يُتِع اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ سَتَقَالَهَا جِسِي كِتَابُ اللَّهِ وَقَيْرَ الْهَدِيَةِ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umur muhtasatuha fa inna kullal muhtasatin bid'ah wa kullal bida'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar kaum muslimin para hadirin rahimani wa rahimakumullah pada kesempatan siang hari ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita dalam upaya memahami agama ini. Memahami kenikmatan yang paling sempurna. Kefahaman merupakan nikmat yang besar. Anugerah dari Allah Taala yang akan membawa kebaikan. Bahkan itu kebaikan yang sangat besar. Wamayyutal hikmah fakatu tiakairon kasiroh. Allah Taala berfirman: Siapa yang diberikan oleh Allah Taala hikmah, hikmah agama yang sempurna. Islam Dengan segala bimbingannya Di atas sunnah rasulnya Dia mendapatkan Hal tersebut Fakot utiya Khairan Kasiro Sungguh Dia telah mendapatkan Kebaikan yang sangat Banyak Kebaikan yang sangat banyak Manfaatnya Di dunia Summa fil akhirah Kebaikan yang bisa dirasakan di dunia Dan kemudian Di akhirat Bukankah Rasul Sallallahu alaihi wasallam Mengingatkan bahwasanya orang yang alim Layastaghfirolahu Hatta lahitan fil bahr Orang yang alim Berilmu memahami agama dengan benar faham terhadap agamanya dia alim bil kitab sunnah itu dimohonkan ampun oleh ikan ikan yang ada di laut luar biasa orang yang alim didoakan sampai ikan saja Memohonkan ampun Kepada mereka orang-orang yang alim Makhluk Yang ada di lautan sana Yang sekian banyak jumlahnya Kita tidak tahu berapa jumlahnya Disabdakan oleh beliau Yastaghfirah Lahu memohonkan ampunan Kebahagiaan tersendiri Ayuhan Nas Bagi orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala Binatang yang lemah kelihatannya pun Memohonkan ampun Untuk orang yang alim Binatang Kadang kita tidak menyadari Binatang yang sesungguhnya makhluknya Allah itu bisa memohonkan ampun Bahkan sebagian mereka Bertasbih Makhluk-makhluk Allah Ta'ala Yusabbihu lahuma Fis samawati wal art Bertasbih Mensucikan Allah Mengagungkan Allah Ta'ala Yang kebanyakan orang Tidak tahu Bagaimana cara bertasbihnya Demikianlah Sesungguhnya perkara yang Allah Ta'ala dan Rasulnya khabarkan dan kewajiban kita ialah mengimani, membenarkan dan berusaha mendapatkan apa yang telah dihabarkan dari kabar gembira ini menjadi orang yang alim. Untuk menjadi orang yang alim ini membutuhkan kesungguhan. Sebagaimana kata salah, Lan yunnalun ilmu birahadil jism. Ilmu, yang dimaksud ilmu, bukan ilmu ekonomi. Bukan ilmu perdagangan. Bukan ilmu pertanian, pertenangan. Bukan. Tapi ilmu agama. Itu tidak akan diperoleh. Dengan santai-santainya jasad Dia harus merasakan letihnya belajar agama Dia harus mau merasakan Kesusahan dan keletihan Dalam memahami agama Ini yang harus selalu dipahami dia harus selalu bersabar. Nasihat pertama yang disampaikan oleh Hidhir kepada Nabiullah Musa alaihi salam. Sabar. Bersabar kalau ingin mendapatkan ilmu. Hidhir mengingatkan kepada Nabiullah Musa Ina kalan tasta tia, m'ia Kamu tidak akan mampu mengikuti aku untuk tetap sabar. Berat bagi kamu untuk menjadi seorang yang ingin berilmu, maka kamu harus bersabar. Ya. Maksudnya. Bukan saja Nabi Musa alaihi salam. Dalam menuntut ilmu. Merasakan letih, capek. Siapapun. Sampai para ahlul hadis dulu. Untuk mendapatkan satu hadis. Berjalan satu bulan. Ya. Perjalanan satu bulan. Hanya ingin. Memastikan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Perjalanan Sebulan Tentunya butuh biaya Tentunya Butuh kesehatan fisik Apalagi Pada zaman itu Tidak seperti zaman Sekarang Alat transportasi sudah mudah dia harus berjalan kaki Naik kendaraan Iya sebulan Bukan sehari dua hari Sebulan Itulah para salaf Itulah para sahabat, Itulah generasi yang terbaik Mereka rela menghabiskan waktu Sebulan Berarti libur Tidak ngodek Libur tak ma'isya Hanya ingin Paham terhadap agama Sebulan dia berjalan Perjalanannya sebulan Kalau pulangnya mungkin lebih dari itu Rela menghabiskan waktu dan umurnya Rela mengeluarkan biaya dan tenaganya Untuk Memastikan hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Sabar Demikian pula kita Orang-orang yang ingin Istiqamah Lurus tegak di atas Islam dan sunnah Dia harus Mau Mengorbankan waktunya Ngodenya Libur dulu Memang hari libur Kalau hari libur Diliburkan sih gampang Pas tidak Jadwal libur Meliburkan dirinya Ini yang berat Kalau hari ahad memang kita libur ya Ringan mungkin Karena hari libur Yang berat kalau pas dah hari libur Apalagi pesenannya Lagi banyak Rasanya berat Meninggalkannya Namun lihat para salaf dulu Saibai Umar bin Khattab Bergantian dengan tetangganya Untuk bisa mendengar mengambil ilmu dari Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Jarang kita dapatkan Zaman-zaman seperti ini Orang-orang yang seperti mereka Maka bersyukurlah Ayyuhannas Setelah Allah Ta'ala berikan taufik Islam Lalu Allah Ta'ala berikan taufik Diberi kesemangatan talabul ilmi Kenapa? Karena masih ada harapan baik Karena Nabi kita bersabda Man yuridillahi bi khairan yufaqihufiddin Siapa yang Allah kehendaki kebaikan niscaya dipahamkan agamanya Maka telitilah diri kita masing-masing satu dua ayat yang kita lalui sudahkah dipahami dengan baik dan benar satu dua hadis yang kita lalui dan kita dengar Sudahkah kita pahami dengan baik dan benar? Kalau belum Maka menyesallah sebelum datangnya penyesalan yang abadi di akhirat Mending menyesal sekarang Daripada menyesal saat ajal datang sekarang sudah tua ya maklum Belajar hari ini pekan depan lupa Kan begitu maklumlah sudah tua Tapi duduknya dia di majlis ilmu Itu barakallahu fikum membawakan dia menjadi orang-orang yang akan dipahamkan Ibaratkan hujan turun ke bumi itu tanah bermacam-macam Model bentuknya Ada yang tanahnya tandus Hujan turun Airnya langsung mengalir ke sungai Hujannya rampung Kering lagi Ada ya Ada yang kayak gitu tanahnya Ada Orang menuntut ilmu ya ada yang kayak gitu Hujannya deras Materinya bagus Rampung taklim pulang apa? Miki sing ngaji apa? <laughs> Lupa. Wajarlah. Tapi mending dia masih mau duduk. Di majelis ilmu. Ada yang tanah yang modelnya itu. Masya Allah. Bisa menahan air. Air tertahan. Orang lain bisa mengambil manfaat. Karena tanahnya baik, tanahnya kena air subur, orang lain bisa mengambil manfaatnya, dia juga menumbuhkan rumput-rumput yang subur. Itulah hati manusia. Duduk di majelis ilmu setengah jam, empat puluh menit, hatinya subur dengan hikmah. Ilmu dimasukkan ke hati, diresapi dengan baik. Ulang sambil diingat-ingat, di rumah diulang lagi. Pekan depan sudah berubah dia. Yang kemarin awal datang jenggotnya masih setengah senti. Bertambah hari dia duduk semakin dipelihara. Nampak sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Cerdas dia. Bukan seperti kata orang kalau jenggotin orang bodoh ya. Cerdas dia. Kenapa cerdas? Hatinya diisi dengan hikmah. Besok lagi ngaji, duduk, dengerin nasihat. Diingatkan dengan satu nasihat. Karena mungkin dia masih berhubungan dengan hal-hal yang berbau maksiat. Dia ingat dan dia catat di rumah diulang Bulan depan berikutnya terus dia berusaha memperbaiki dirinya Bulan berikutnya dia bawa anak dan istrinya Dan seterusnya dia terus memperbaiki diri dan keluarganya Itulah hati yang subur Ada juga yang lebih jelek dia mungkin ada baiknya bagi orang lain Selek bagi dia Tanahnya bisa menampung air Namun Yang bisa mengambil air Orang lain Dianya sendiri Tidak bisa mengambil manfaat air tersebut Itulah Ilmu Manakala kita tampung Hanya bisa menerangi orang lain Sulit menerangi hati kita sendiri. Maka karena itu. Barakallahu fikum. Seorang muslim. Tentu dia terus akan berusaha. Menjaga majlis-majlis ilmu Ahlus Sunnah. Karena di majlis Ahlus Sunnah itulah. Rasulullah s.a.w. Paling sering disebut. Dengan sering disebutnya beliau, sering pula kita bersolawat, kan begitu? Man salallahu alaihi salat an alaihi asra. Siapa yang membacakan solawat untukku sekali saja, Allah Taala mendoakan baginya sepuluh kali lipatnya. Majelis ilmu yang bersandarkan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak repot. Kadang orang mau bersolawat dibikin repot sendiri, harus membawa perangkat. Apa perangkatnya? Ya, eh? <laughs> namanya solawatan. Jadinya ya bukan solawat beneran ya. <laughs> Sungguh indah ahlu sunnah Dia duduk dapat pahala Dia membaca solawat mendapatkan kebaikan Barakallahuikum Oleh karena itulah Ahlan bikum Suatu kebahagiaan bagi kita semuanya tentunya manakala bisa duduk di majlis ilmu Walaupun 15 menit 20 menit dalam satu hari kita duduk di majelis ilmu turun barokah, rohmah, sekina, dipuji oleh Allah di hadapan malaikat. Mungkin duduknya kita di majelis ilmu lebih pendek, you kita know? dibandingkan duduknya kita di majelis ngobrol. Yeah. Coba hitung sih. Ngobrolnya kita berapa jam? Ngobrol sejam tidak terasa ngantuk ya. Duduk di majelis ilmu setengah jam 30 menit. Turun sakinah. Turun rohmah. Dipuji oleh Allah di hadapan para malaikat. Bisa jadi itulah umur yang barokah. Dalam satu pekan. Kalau kita kobernya ngaji sepekan sekali yaitu lah umur yang barokah. Dan karena itu kita mohon taufik minallah agar kita diberikan taufik bisa dimudahkan melangkahkan kakinya hadir di majlis ilmu karena itu jalan ke surga. Man salaka tariqon yal fihi ilman Sahalallahu lihi tariqon ilal jannah. Siapa yang mau menempuh jalan dalam rangka apa? Mencari ilmu. Jalan mencari ilmu, bisa jalan kaki, naik motor, dalam rangka ngaji atau mungkin dia duduk di majlis ilmu mendengarkan, mencatat, mengulang, menghafal. Sampai dia dapatkan ilmu Dimudahkan kata beliau Jalan menuju surga Dimudahkan Memang sesuatu yang paling enak Kalau dimudahkan oleh Allah Ta'ala Kalau sudah dimudahkan gampang Tapi kalau belum dimudahkan berat susah ya berat, ya susah, malu ya. kadang sungkan ya. banyak alasan kan gitu intinya berat kenapa? belum dimudahkan tapi kalau orang sudah dimudahkan, Masya Allah dia bisa mengatur dunia Bukan dia diatur oleh dunia yang celaka orang kalau dinaiki oleh dunia ditumpangi sama apa dunia dia celaka jadi budaknya oleh karena itu Saya Utsaimin mengingatkan ndaklah anda menjadikan dunia itu sebagai sesuatu yang engkau naiki sebagaimana kata Ibnu Taimiyah bahwasanya yanbahi 'alal insan ayaj 'alad dunya kalhimari firruqubi apa artinya ndaklah seorang manusia itu menjadikan dunianya Sebagaimana keledai untuk apa keledai? Li rukub untuk kendaraannya. Ingat itu, dunia itu digambarkan oleh beliau kita jadikan hanya sebagai kendaraan, seperti keledai dijadikan tumpangan. Ya? Kama yan bahi lil insan Sebagaimana juga seorang menjadikan Apa itu? Uh, Alhamam lil ghaid Kamar mandi atau WC Untuk buang air Saat Paham? Maksudnya gimana Orang Menjadikan dunia sebagai kendaraannya seperti keledai hanya sekedar mengantarkan saja yang datang ke masjid ini yang naik mobil bagus, mobil jelek, motor bagus, motor jelek, yang naik sepeda, yang jalan kaki intinya kan sama, Mbok. Hah? Apa beda? Intinya duduk di sini. Bisa duduk Sampai ke tujuan. Demikian pula dunia. Yang makan enak. Yang makan tidak enak. Ditampung di perut. Begitu dibuang sama apa beda? Hah? Sama ya? Sama. Tidak ada bedanya. Jadikan dunia ya sebagai kendaraan saja. Bukan tujuan. Sehingga manakala dunia itu sebagai kendaraan bukan tujuan mudah untuk kita mengendalikan dunia. Bukan kita yang dikendalikan, bukan kita yang ditumpaki di dunia, tapi dunia yang kita kendarai tadi eh oh, sekarang libur dulu saya mau taklim tutup tutup duduk ngaji oh saya sudah rampung ngaji buka lagi buka lagi mudah kan gitulah dunia jangan sampai kita diperbudak orang kalau sudah dirasuki cinta yang tinggi jadi budaknya Kata orang Arab, hubu kalise yurmi wayu sim. Cintamu kepada sesuatu kadang membuat tuli dan buta. Ya, cinta kalau sudah cinta apa namanya kata orang, cinta buta. Itu telinga tutup rapat-rapat Duduk di halun-halun Laki perempuan Orang lihat tidak peduli Dunia ini milik kita berdua sayang Masya Allah Ya Ditutup telinganya Tutup matanya Kenapa itu? Cinta buta Itulah cinta Dan benar kata Allah Wathuhibu nalmala hubban jamak Wathuhibu nalmala hubban jamak Kalian, wahai manusia, mencintai dunia Dengan cinta yang besar Cinta yang sangat besar Oleh nah, Karena itu, jadikan dunia itu jangan dihati. Bukankah Rasul SAW mengeluarkan. Riwayat dari Sahabat Sauban. Yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud. Dan juga Imam Hakim. Beliau mengingatkan nasib umat. Ketika. Mereka itu dijadikan sebagai makanan bagi orang-orang kafir. Yeah. Digambarkan oleh beliau seperti makanan yang lezat di orang yang lapar. Sahabat bertanya, Wa min kilatin yauma idin ya Rasulullah. Kita dikrumuni musuh. Itu kata sedikit jumlahnya ya Rasulullah. La bal antum kasirun. Bahkan kalian yaumai din kasirun. Tidak. Kalian jumlahnya saat itu banyak. Walakinakum husa'un kahusaisir. Tapi seperti buih. Antum tahu buih. Pumruk. Apa kekuatan buih? Buihnya gede sebesar gunung. Nabrak karang batu. Mana yang menang? Karangnya atau buihnya? Walaupun gedean buihnya. Buihnya yang ambrol. Ya. Buih tak punya kekuatan. Walayanzi'ana fi qulubikum Min aduikum ar-wabah Lalu dicampakkan Dari hati-hati musuh kalian Rasa takut Iya Takut di hati musuh dicopot sama Allah Tidak ada lagi rasa takut Walaupun jumlahnya banyak Iya Setelah itu, Allah timpakan kepada kalian dua penyakit. Hubudun ya karahiyatul maut. Cinta dunia takut mati. Sehingga Syih Nasiruddin Albani, ketika beliau memaparkan hadis ini, apa obat supaya sembuh dari dua penyakit? Kubur dunia, karaiahul maut. As Syeikh Al Bani rahimahullah menyebutkan di situ yang pertama anuzaki amalana agar membersihkan dari amalan-amalan kita. Amalannya dibersihkan dari kotoran sirka. Dan yang sejenisnya. Wa anutahiroku lubahna mina dunia. Yang kedua, hati dibersihkan dari dunia. Ya, hati dibersihkan di dunia. Jangan dunia ditaruh di hati, tapi letakkan fitina di, di tangan tangan kita saja. Inilah penyakit dan itu obatnya. Mensucikan hati dari kecintaan yang tinggi terhadap dunia. Dunia letakkan di tangan saja. Jangan dimasukkan dalam-dalam ke hati sana. Ya, Sebab kalau sampai cintanya terhadap dunia lebih besar. Daripada jihad. Hina kita. Ita tabayatum wa khatum adlaba baqar waradi tum bil sharak, watarok jihad. Kalau kalian sudah mulai jual beli dengan sistem riba, riba dijalani rido. Kalian rido dengan peternakan, pertanian. Dan kalian tinggalkan jihad. Fisabilillah. Apa akibatnya? Dia lebih riduh terhadap perdagangan yang riba pertanian, peternakan, meninggalkan jihad. Sallallahu <-tian> Salatallahu'alaikum. <-tian> Zulat. Allah kuasakan atas kalian kehinaan. Lihat. Inilah orang yang dihinakan oleh Allah Ta'ala Meninggalkan amalan yang sangat utama Dan ridho Dengan perkara yang dimurkai oleh Allah Ta'ala Seperti riba Perhatikan Kalau seorang sudah lebih mencintai dunia lebih mencintai selain Allah, maka akan muncul kehinaan di hatinya. Namun ketika Allah Taala yang dia lebih dia cintai, maka dia akan mulia. Bukankah para sahabat generasi salaf, generasi pendahulu yang soleh? Mereka ridho dengan segala apa yang menimpa mereka. Nilfokoroh, nilmuhajirin. Dari kalangan orang-orang nilfokoroh -orang i, dari kalangan orang-orang yang fakir, dari kalangan muhajirin. Alladina yabdaunna fatlaminallahi waridwa nawayansuru nallah. Mereka Orang-orang yang fakir hijrah dari Mekah ke Madinah dalam rangka mencari keriduan dan keutamaan Allah taala. Ridho kefakiran menimpa mereka. Sehingga orang-orang Anshar yang diberi kelebihan harta. Namanya manusia, ada yang diberi kelebihan ada yang diuji kekurangan tapi setiap orang mukmin segala bentuk kelebihan harta itu untuk mengantarkan kepada keriduan maka Allah kisahkan kisah orang ansur, apa sifat orang ansur wa yuqsiruna ala angkusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqah muflihun sifat orang ansar yang punya kamal harta ya mereka lebih mengutamakan terhadap saudara-saudara mereka orang muhajirin Mengalahkan diri mereka sendiri Walaupun sangat butuh Lihat Kenapa mereka mau mengalah Dalam urusan kepentingan dunia Orang Ansor punya dunia Orang muhajirin butuh dunia Kalau kalian butuh Ambil saja silahkan Butuh berapa Ya Abdurrahman bin Auf ditawari Hijrah dan bawa barang saya punya kebun, silahkan kamu berkebun Saya punya istri, kalau kamu mau nikah boleh tak carikan Silahkan Di sini sungguh luar biasa Dunia yang di hati orang ansor letakkan di tangan saja Melepaskannya pun jadi apa? Enteng tapi kalau sudah ditaruh dalam-dalam di hati Bikin tidak bisa tidur Yang hilang 50 ribu Yang ditabungan 50 juta Yang dihiling-hiling yang mana mas? Hah? Yang dihiling-hiling yang Hilang Duh. Cobalah sedikit ya mungkin 50 ribu Bok itu mengurangi Harta saya yang kurang bersih Sudahlah sodakoh Tapi yang tidak Mau ngasih uang ke istri 100 ribu Seharusnya saya mau ngasih 150 Tapi yang 50 hilang <tuh> Mau ngasih yang ngasih lah Saya ingin ingat yang apa Yang hilang tadi Barakallahu fikum Harta di tangan Jadi tidak hina nanti Mulia Dikatakan oleh Allah, walauka Nabi muhsosoh. Wa mayyukoh siapa yang dijaga oleh Allah dari sifat bakhil. Mereka itulah orang yang untung. Bakhil jangan dikesankan hanya uang saja. Kadang kita bakhil dengan kebaikan mengorbankan waktu ya. taklim taklim itu butuh beberapa perkara siapa yang memasang son kita berpikir siapa yang masang ya <guluh> ngerti ya pokoknya taklim apa lancar <guluh> coba Masang son seperti ini Harus mengorbankan Apa Waktu, tenaga dan Pikiran Ya Mbok Dia harus berpikir nanti Dipasang setengah dua Saya datang Harus seteng sebelum setengah Dua Aing, Maka urusan saya juga Sangat banyak Sudahlah terkorbankan waktu yang lain Untuk keluarga saya saya sempatkan untuk waktu ibadah ya. Dia tidak bakhil dengan waktu untuk kebaikan. Tapi seorang seharusnya bakhil dengan waktu kalau untuk apa? Bakhil dengan waktu kalau untuk kejelekan dia bakhil. Tapi kalau untuk kebaikan loman, paham ya? Kalau untuk kebaikan loman, gampangan. Di SMS, ah tolong Nanti Berangkat jam segini ya Saya dibantu SMS Maksudnya minta waktu Orang yang dermawan Dengan waktu Dia akan berusaha Insyaallah, kan begitu Ayuhanas Kehidupan dakwah Ahlus Sunnah Di masa-masa Seperti ini, sungguh menuntut perhatian kita. Musuh sangat banyak. Dari kalangan hizbiyin gencar. Kita bikin radio hizbiin ikut bikin apa? Radio, Pak. Ya. Kita bikin kegiatan, mereka juga kepengin bikin apa? Kegiatan. Intinya dakwah yang mereka lakukan Karena melihat dakwah ahlus sunnah berkembang baik iri. Berarti kan. Ini membutuhkan yang pertama. Keikhlasan. Ketulusan. Dan kesungguhan. Maka saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kita tidak bahas bedares. Sekedar menggugah. Mengingatkan untuk selalu bersemangat memahami agama dan juga bersemangat menjaga majlis-majlis ilmu ahlusullah bersemangat menuangkan waktu kalau bisa membantu dibantu tenaganya pikiran oh saya bisa bantu masang tapi tidak bisa e, membunyikan karena saya bukan ahlinya mesin Oh saya bisanya cuma dorong saja Dorong masang sudah Tidak bisa Itu masih lebih baik Orang-orang syiah Orang-orang khawarij Banyak buku-buku terjemah Yang justru diterbitkan oleh orang-orang yang berbau khawarij Atau dia orang khawarij Ya, Semangat mereka Menerjemah buku-buku ahlus sunnah. Ya, menerjemah itu bukan perkara yang ringan berat. Tapi mereka semangat di samping ada keuntungan dunianya mungkin juga ingin tersebarnya pemahaman mereka. coba antu melihat sih? Ya. Terbitan-terbitan dari kalangan orang-orang Khawarij, -orang Hizbiyyin Banyak Maka Ahlu Sunnah Harusnya lebih bersemangat Belajar bahasa Arab Belajar ilmu Alat menguasai bahasa Arab Penting Kenapa sangat penting? Karena musuh, musuh Islam dan kaum muslimin Ternyata mereka juga belajar Di negeri barat Belajar Islam di negeri barat Dipulangkan negara kaum muslimin Untuk merusak kaum muslimin Islam liberal Nurholismajid dulu Sekarang sudah diteruskan oleh keturunannya Mungkin keturunan pertama Lil dan murid-muridnya Generasi pertama setelah tumbangnya matinya Nur Khalis Majid, ya ini pertempuran terus berkecamuk, tidak bisa dipungkiri. Sekarang lebih melebar lagi. Kalau dulu namanya liberal, sekarang lebih menggigit supaya kesannya baik Islam yang ada di Nusantara. Lihat. Ya ingin membenturkan bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan adat Islam kan cuma adat Arab, durh. Islam bukan adat Arab. Islam itu rahmatan lil adamin. Saya ada seorang yang dia orang menganggap ahlu sunnah. Dia menganggap dakwahnya baik. Ketika ada seorang ikhwan. Menampakkan sunnah bimbingan Rasul. Sallallahu alaihi Wasallam, Berkomentar. Itu kan cuma pakaiannya orang Arab. Jangan terlalu di. Apa kan. Diperhatikan terlalu serius. Yang fleksibel saja. Istilahnya. Salafi yang Apa namanya Yang fleksibel Fleksibel apa-apa namanya kata mereka. ya. Maka Perhatikan Perkara ini perkara penting Di zaman seperti ini Karena kalau Seorang muslim Tidak bersungguh-sungguh Memahami agama Dia akan termakan Dengan subuhan Terbawa fitnah subuhat Yang mana subuhat itu kata ulama Al-fitnatu khattafa Fitnah itu terus menyambar wal-qolbu Sedangkan hati itu lemah Pantas Kalau ulama dulu Ketika ada seorang uh, Mu'tazilah Ahlul bid'ah Ingin melakukan dialog Dengan Abdullah bin Mubarak Diajak Mari Abu Abdillah Saya ingin kalam dengan kamu Saya akan bacakan Kalamullah Saya akan bacakan satu kalimat Maka Abdullah bin Mubarak memasang eh, Tangan apa, Jarinya di telinganya Walau Asma uminka walonis bukalimah Saya Tidak akan mendengar Darimu Walaupun Separoh kalimat kan? Karena memang fitnah itu Kuat Hati di saat lemah Apalagi jarang duduk Di majlis ilmu Apalagi jarang mengenal bimbingan manhaj Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, lemah dia. Yang menjadikan lemahnya hati orang tadi, Taib, hubu dunia, ya, karahiyatul maut, kecintaan dunia yang sangat tinggi. Banyak dai yang gagal karena sebab fitnah apa? Dunia. Dunia itu jangan digambarkan uang satu mobil penuh datang ke rumahnya. Bukan itu dok. Pujian. Termasuk dunia bukan. Sanjungan dunia bukan. Iya. Pujian, sanjungan, dunia itu. Gagal kadang ketika dipuji. Seringkali orang gagal ketika dipuji. Namun banyak orang yang berhasil manakala diuji dengan kesulitan dan kesabaran. Oleh karena itu berhati-hati dari segala bentuk pujian yang kadang membinasakan kita. Ya, bukankah Usman Afan meriwayatkan, ketika ada orang muji, menyanjung-sanjung di hadapan kita. Berlebihan apalagi. Disuruh diapakan? Disawur apa? Khawatir. Eh? Pujian itu menjadikan kita ujuk. Satu. Khawatir pujian tadi menjadikan bergesernya niat. Khawatir pujian tersebut menjadikan kita berubah arah. Yang tadinya dakwahnya ibadahnya lurus takut bukti pujiannya dicopot, akhirnya apa? Belok belok semending, hmm. belok belok semending. Maksudnya apa? Nabrak nabrak sedikit, sudah nabrak orang tidak merasa nabrak. Nanti kan? Da'inya roja Badrussalam ketika tampil di televisi dibantu wanita lihat itu sudah mulai apa namanya nabrak namanya orang apa terlihat di dunia alam maya sana banyak orang melihat ingin jumlahnya banyak lupa kaidah dakwah dakwah kan tujuannya menyelamatkan diri atau orang banyak pertama kan diri lalu orang banyak yang terpikir orang banyaknya lupa prinsip dakwahnya lihat ya dikit-dikit kan tidak apa-apa kalau kita memang jujur sebagai seorang muslim beribadah kepada Allah Ta'ala justru Ketika diingatkan khair, Saya salah Tapi memang pujian Membuat orang yang memuji Memang cenderung kita memuji Orang lain yang baik Di hati kita itu ada satu titik Senang memuji Orang lain yang baik Kan gitu ya Kita juga senang memuji orang baik Dan itu memang bimbingan Allah Ta'ala Memuji sahabat. Orang-orang soleh Salah Tapi yang saya maksud Sampai berlebihan Bukankah orang syiah Mencintai ali kita, Memuji Tapi berlebihan Sampai diangkat sejajar dengan Allah Syirik akbar Demikian pula Orang kalau sudah kadung cinta dengan figur ia akan membela. Itu memang salah, tapi itu kan pengorbanan untuk dakwah, lihat. Begitulah sesungguhnya hati manusia yang kadang tidak kuat menghadapi berbagai macam fitnah-fitnah menjadi lemah. Hubbu dunya wa Maut. Maka les karena itu Asy'Albani rahmuhullah memberikan satu nasihat. Kalau ingin mengobati penyakit tersebut, bersihkan diri kita, amal-amal kita. Yang kedua, bersihkan hati kita dari kecenderungan terhadap dunia. Bolehlah mencintai dunia, tapi bukan itu yang pokok. Jadikan dunia di tangan tangan kita. Jangan dijadikan dunia Fi kulu bina, di hati-hati kita <tuh> Para hadirin Inilah yang bisa kami sampaikan Taklim pada kesempatan siang hari ini Karena waktu asar sudah hampir dah Tiba waktunya Mohon maaf materi tidak saya bacakan Karena ini sebagai faida untuk Nasihat menasehati